الحمد لله، الحمد لله، في نعمة له ونستعين ونعوذ بالله من شرور الإنسين، ومن سيئات أعمقنا، ما يهت إلا فلا يهت، وما يقتل فلا هاديا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعندكم تفلحون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَا حَقَّةُ الْقَادِي وَلَا تَقُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا الْمُسْلِمُونَ صَوَقَ اللَّهُ الْعَجِيمِ معَا شُرَى الْمُسْلِمِينَ سُدَى ada banyak sifat yang harus kita miliki sebagai seorang muslim satu diantaranya adalah setiap kita Harus memiliki rasa bangga sebagai seorang muslim Bagaimana kalau orang sudah bangga sebagai seorang muslim Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada Bagaimanapun situasi dan kondisinya Dia akan selalu menunjukkan identitasnya, kepribadiannya sebagai seorang muslim Tidak sedikit orang yang masih malu-malu, ragu-ragu, bahkan takut-takut untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang muslim. Akibatnya apa? Dia tidak bisa menunjukkan sikap. Dia seperti layangan putus. Layangan putus itu kemana arah angin? Dia mengikuti angin. Tapi kalau layangan itu mau diterbangkan maka dia harus melawan angin di sini perlu sikap dan itulah namanya orang yang bangga sebagai seorang muslim maka Rasulullah s.a.w. alaihi menyebutkan di dalam satu hadisnya ittaqillaha haytsuma kunt bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada pesan Nabi ini disampaikan kepada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal itu dipesankan untuk bertakwa kepada Allah dimana saja kamu berada ketika dia ditugaskan oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman jauh dari Nabi jauh dari para sahabat kalau bertakwa bersama nabi, takwa bersama para sahabat itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa-bisa mudah. Tapi bagaimana dia bisa menunjukkan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebuah tantangan besar. Itulah namanya layangan yang mau diterbangkan, bukan layangan putus. kita kemudian adalah Mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim Paling tidak alasannya ada empat Ada empat alasan mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim Yang pertama karena Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar Jangan suka mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Jangan suka mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Karena kalau kita mengatakan Islam agama yang paling benar, secara tersirat kita mengakui bahwa agama lain juga agama yang benar. Agama Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, semua agama benar. Itulah yang banyak orang anut yang disebut dengan pluralisme. Semua agama dianggap benar. Semua orang akan masuk Islam, semua orang akan masuk surga. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Islam itu satu-satunya agama yang benar agama lain agama yang salah itu keyakinan bahwa orang Kristen mengakui agamanya benar itu hak mereka orang Hindu mengatakan agamanya benar itu hak mereka begitu seterusnya maka kita hormati saja itulah yang namanya toleransi dalam Hormati keyakinan mereka, tetapi itu tidak menggadaikan keyakinan kita. Oleh katanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan: "Wahdhi arsab Rasulahu bil huda wa Dialah Allah yang memutus rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quran, wa dan dengan agama yang benar. Yaitu Islam Maka siapa yang memilih selain Islam Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi Satu, mengapa kita harus bangga menjadi muslim? Karena Islam itu adalah Satu-satunya agama yang benar Yang kedua Karena kebenaran Islam itu Tidak satri oleh wahyu Islam itu agama wahyu Sebenarnya agama wahyu itu Dulu ada Yahudi Ada Nasrani Tapi tokoh-tokoh agama Yahudi Tokoh-tokoh agama Nasrani Menyimpahkan agama itu Sehingga pemikiran-pemikiran manusia di dalam agama itu sudah mendominasi Bahkan keluar dari hakikat yang sebenarnya Maka agama wahyu itu tinggal Islam Islam didasari oleh wahyu, wahyunya adalah Al-Quran Maka tugas kita adalah bagaimana kita terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Maka setiap kita sudah yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu. Sesudah kita yakin Al-Qur'an itu wahyu, setiap kita selanjutnya harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Harus kita koreksi pada diri kita. Dan kita tidak bisa mengoreksi sendiri. Apakah bacaan Quran kita sudah baik Atau belum Itu mesti berhadapan dengan guru Ada imam di masjid Datangi imam Pak Ustaz tolong dengarkan Saya membaca Al-Quran Kalau salah katakan salah Kalau benar Alhamdulillah Ketika dibaca Satu dua ayat Ternyata misalnya masih salah Dan selanjutnya itu harus belajar dengan guru Tidak bisa belajar baca Quran dengan online Melalui online Harus berhadapan-hadapan dengan seorang guru Kita tingkatkan lagi sesudah bacaan Quran kita baik Yaitu dengan pemahaman sedikit lebih sedikit kita pahami Al-Qur'an kita bisa belajar sendiri kita bisa belajar dengan para mubatik, para guru agar kita bisa meningkatkan pemahaman kepada Al-Qur'an dan kita bersyukur banyak kitab-kitab tafsir buku-buku tafsir ditulis oleh para ulama satu diantaranya misalnya ulama kita, Buya Hamka. sudah menulis tafsir dan sekarang sudah diterbitkan lagi dengan edisi yang disempurnakan maksudnya edisi yang cetakannya disempurnakan kita bisa menikmati kajian tafsir Al-Quran yang dikemukakan oleh Buya Hamka misalnya dan banyak ulama-ulama lain bahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kesempatan kepada kita yang sangat besar untuk meningkatkan interaksi kita, hubungan kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, mengapa kita harus bangga sebagai seorang Muslim? Karena Islam itu satu-satunya Agama yang sesuai dengan fitrah manusia Satu-satunya agama yang sesuai dengan jiwa manusia Apa yang diinginkan oleh manusia itu ditampung di dalam Islam Manusia ingin jadi orang kaya, hartanya banyak, Silakan. makanya mencari rizki itu bukan cuma boleh tapi diperintah bahkan orang dianjurkan untuk menjelajah ke berbagai penjuru bumi untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala wa'adati jahadatakumul abdol zalulat famsu fi manakiniha wa'ulubir rizkihi wa'ilaihi nusuluh Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjukurannya. Makan sebagian dari apa yang Allah rezekikan. Allah sudah sediakan rezeki buat kita, kita tinggal ambil. Dan untuk menjelajah berbagai belahan bumi itu tidak sulit. Asal orang mau. negeri kita saja punya kekayaan begitu banyak cuma yang menjelajah ke berbagai belahan bumi Indonesia itu bukan kita orang dari mana-mana orang dari Amerika orang dari Eropa orang dari Australia menjelajah dengan berbagai macam cara dalam bentuk-bentuk lain pada masa sekarang oleh karenanya Ketika kita menginginkan harta, kita dituntut untuk berusaha. Lalu manusia punya hasrat seksual, misalnya. Allah tidak melarang manusia melampiaskan hasrat seksualnya. Maka kalau mau seks itu nikah, mulai dengan pernikahan. Tidak ada orang yang dilarang untuk menikah di dalam Islam Seseorang mau jadi ulama besar misalnya Salah satu syaratnya tidak boleh menikah Itu tidak ada seperti itu Di dalam agama lain mungkin ada Orang mau jadi tokoh agama tersebut Salah satu syaratnya tidak boleh menikah Di dalam Islam tidak Oleh katanya Islam itu agama yang sesuai dengan jiwa manusia agama yang sesuai dengan fitrah manusia sehingga kita akan bisa merasakan nikmatnya Islam itu kalau jiwa kita sehat kalau hati kita sehat Islam itu akan terasa menjadi nikmat tapi kalau hati kita sakit Islam itu menjadi tidak nikmat Menjalankan Islam itu tidak terasa nikmatnya Karena hati kita sakit Di dalam hati mereka ada penyakit Itulah orang-orang munafik Mereka tidak merasakan nikmatnya menjalankan ajaran Islam Karena di dalam hati mereka ada penyakit Sama seperti orang yang badannya sakit Kalau orang badannya sakit Meskipun ada makanan yang enak Dia tidak antusias Untuk menikmatinya Seandainya dia makan juga Dia tidak rasakan kenikmatan Makanan itu Karena pada jiwanya Nanti ada penyakit Begitulah ilustrasinya Kalau boleh dikemukakan Islam Itu seperti makanan Makanan lezat Tidak bisa dirasakan nikmatnya Oleh orang yang sakit Islam yang nikmat tidak dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang hatinya sakit. Barakallahu li walakum fil qur'atil karim wa wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fasta'biru inna huwal faqru ruba'i. الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله Ushi wa nafsi kita Tuhan, wa taatihi la alakum tufruh. Allah Taala dalam Qur'an yang kering, عَزِيزٌ لَهِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَابُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَهَانِيْتُمْ مُسْلِمُوْنَ Mahasiswa Muslim sidang Jumaat Rahimakur Yang keempat atau yang terakhir, mengapa kita harus bangga menjadi Muslim? Karena banyak orang di luar Islam yang tertarik kepada Islam Banyak orang di luar Islam kemudian mempelajari ajaran Islam Sesudah mereka pelajari ajaran Islam, mereka temukan kebenaran Islam Sesudah mereka temukan kebenaran Islam, mereka tertarik masuk ke dalam Islam begitu banyak orang masuk Islam. Dan ini mengkhawatirkan tokoh-tokoh di negara-negara barat karena diakui bahwa Islam itu agama yang paling pesat perkembangannya. Sementara agama mereka semakin ditinggalkan. sebagai sebuah contoh misalnya gereja-gereja ditinggalkan oleh umatnya gereja-gereja mengalami kebangkrutan bahkan akhirnya banyak sekali gereja-gereja yang terpaksa harus dipasangi papan tulisannya gereja ini dijual atau dikontrakkan kaum muslim ini, mengumpulkan dana lalu membeli gereja itu dan mengubah fungsinya menjadi masjid di Eropa, di Amerika, di Australia banyak masjid-masjid yang berasal dari gereja yang dulunya adalah bangunan gereja kenapa kaum muslimin tidak bikin saja masjid baru Karena perizinan Mendirikan rumah ibadah Itu tidak gampang Itu tidak gampang Kalau mau beli gereja Lalu gereja itu diubah menjadi masjid Statusnya sudah rumah ibadah Cuma peruntukannya Yang semula, menjadi, yang semula gereja Sekarang menjadi masjid Sehingga tidak memerlukan izin baru Cuma mengubah administrasi saja Sebab Banyak aspek yang harus dipenuhi Kalau masjid itu harus dibangun Sebagaimana membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya Maka yang paling mudah adalah itu Ini banyak terjadi Oleh karenanya gelombang orang masuk Islam Dari negara-negara barat khususnya Ini akan terus terjadi Dan itu mengkhawatirkan mereka Maka berbagai cara Berbagai cara dilakukan Untuk menghambat ini Berbagai cara Berbagai kejadian ada Untuk menghambat Lalu Islam dipiknah sedemikian rupa Tapi tetap saja Orang mau mempelajari Islam Orang menemukan kebenaran Islam Sampai akhirnya Orang masuk ke dalam Islam Di koran Republika misalnya Setiap ahad Itu selalu ada rubrik Rubrik cerita tentang orang-orang yang masuk Islam Sudah begitu banyak buku yang ditulis Kumpulan cerita-cerita tentang orang yang masuk Islam Kalau mereka masuk Islam Dan bangga sebagai seorang muslim Bahkan menunjukkan ketaatan yang luar biasa Lalu kenapa kita tidak Padahal kita sudah menjadi muslim sejak kita lahir Maka syukuri orang tua kita muslim Kita pun menjadi muslim Sehingga kita tidak harus mencari-cari Islam Kita sudah ditunjukkan inilah Islam sebagai agama kita Dan selanjutnya bagaimana kita bisa menunjukkan kebanggaan Keseriusan sebagai seorang muslim Amin Ya Rabbil Alamin A'udzubillah ibn al-syaitan al-rajim Inna al-daha wa ala'ika taruh Yusardhuna ala'l-nabi Ya ayuhalladzina amanu Sardhu alaihi wa salli'u taslimah Allahumma sardi ala muhammad Wa ala ali muhammad كما صلّي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ما ربك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إبنك حميد مجيد اللهم اقرئ المُؤمنين والمُؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إناك سميع مُحلي مُجيء دعوات Ya Qadiyal Hajar Allahumma Mansur, Man Wahzul Wa Zulman Khazalal Muslimi Allahumma Ansur Islamah wal Muslimi Fi kulli makan Wa fi kulli zaman Allahumma Alina Al-Haqqa -ha Wa Al-Zumna Wa Alina Al-Batila Al-Batila Wa Al-Zumna Istinarah Allahumma Inna Nasalukan Buddha Wa Al-Tukah Wa Al-Akhaka Wa Al-Mina' Rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina kurra ta'ayyud waja'alna lilmuntakina imama Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa fina azabal nar dibahat Allah inna Allah ya'mur bin albu wal-ihsad wa inna zil kurba wa yadha'anil fahsyai wal